b a Pak Sofian selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n Pak Ya menurut saya permasalahannya bukan di te、uh, remunasinya Tetapi lebih ke arah sistemnya ya Karena itu memberikan kesempatan Dimana antara pengacara jaksa dan hakim bisa saling berkolaborasi Mungkin diperlukan suatu sistem di para hakim dalam memutuskan suatu perkara itu tidak boleh bertemu misalkan dengan para pengacara ataupun jaksa sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara itu murni berdasarkan data dan fakta di peradilan saja k a l sekarang kan mereka bebas ketemu, bisa k o n g k a l i t o n g bisa ya bisa diatur-atur gitu seperti itu jadi mungkin lebih k tak sistemnya, kalau remunerasi saya pikir itu relatif Bu ya, memang kalau kita bandingkan dengan di Jakarta uang senilai itu ya bisa cukup bisa enggak sangat relatif gitu demikian terima kasih terima kasih Pak Sofian, Pak Ade selamat pagi selamat pagi i ya komentar Anda ya ini memang penyakit bangsa yang mau bang k r u t begini mbak、uh, kita lihat aja kasus sengah SD itu ya yang jujur malah dikroyok e rame rame malah menterinya juga mengatakan tidak ada, tidak terbukti ya kan. jadi、uh, mau dikemanakan なんでしょうか Yang sejuta d i e m p a t Jadi kita tidak menciptakan budaya produktivitas ya Makan yang halal、hmm. dan proyek itu Tapi lebih suka dengan yang haram Nah ini persoalannya ada a p Pendidikan moral yang harus diperbaiki ya, Pak Paulus, selamat pagi bagi, Ibu. Tujuan awal remunerasi agar para penegak hukum itu Bekerja seadil-adilnya Dan ternyata bagi mereka tambahan b o n u s itu belum adil bu bagi mereka パティコリア、ジャパンダンチナ、バルーラ、アディラン、ウクウ、ン、ダリパナカウクウ、ウクウ、ウクウ、ウクウ、ウクウ、ウクウ、ウクウ、ウクウ、ウクウ、ウクウ、ウクウ、ウクウ、ウク Silakan, jadi sebenarnya itu masalah p e n g h a s i l a n d a n a n sebagainya, sehingga enggak cocok ya, karena memang terlalu jauh. Seandainya dia tadi kan bicara di mana juta dan lain sebagainya, sementara i n g i m i n g n y a di luar itu kan p e m i a y a a n bisa sampai berapa miliar ratusan juta. Jadi, gaji itu bagi mereka sama sekali tidak ada artinya.、Gitu. Sebenarnya yang harus diperhatikan adalah... カロトランパノダ e ウコン は,、ね、は, のの は, はけんポリギタイトイヤピダマグコンオランイトキャロイヤピダ、キャロミヤピダタンディダルウコン、イトセリスブレオラン a トガサラ。カロディア n ラギガマラゴンパタジャータン、イトサラニャダブラギワ、イトウコマニャャャラスティスサーガリパダオランパダウモニャ。ナイトセブレングアウト、カロギタイトインキナ、ヤウダランガウサピ。 gak usah sesuai dengan rasa dan lain-lain ikutin aja hukum yang di Cina itu yang sering hukum mati hukum mati saya rasa akan bersih hukumnya aja yang kurang kuat begini untuk penegak penegak hukum yang yang n a k k a r u a k a r u a n yang lalai itu atau yang, yang jahat itu baik terima kasih Pak Hendro selamat siang selamat siang silakan komentarnya iya saya pikir nggak ada hubungannya secara langsung dengan remunerasi、uh, banyak fakta membuktikan banyak Bagian atau departemen di negara ini yang juga diperbaiki sistem remunerasinya j Ujung-ujungnya g a u juga korup juga kan Jadi saya rasa nomor satu ini adalah masalah moral Yang kedua adalah seperti Bapak yang a、eh, Yang komendator terdahulu Betul ini harus ada law enforcement Itu aja saya rasa Baik, terima kasih Pak Hendro Pak Edo, selamat siang ご飯のガラキタイミングもらえたら、もう一つのパーキットのもとのチューリスもんがいかげたら、ハッキン、ポリシーやカカンス、モニムパンカンセタン、ヤングのなら、そのニューサーキンアパンのガラキタイミングも、そのままシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミキタマシブミミミキタマシブミミキ 私の場合は、私の場合 は, は, は, は、私 a 場合は、私はの場合は、私の場は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私のの場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、は、私の やったまかしいパードパジミー、そばしやんやん。しらんや、メンドゴム、バババパトブミヤ、トロダマバババヤンバダマ、タヤヘラン、ジョッキタ、ナラミコ、タカオバラウヤ、マキパサラ n モナラキ、ウコム、ウンダムダンサ、アニアイトゥコンチニア。で、ディス、ディスアニアプギニ。 Saya punya posisi yang sangat bagus, kira-kira seperti Gayus. Saya bisa dapat kesempatan berkali-kali sampai dapat 100 M. Dan saya tahu kalau saya t e r t a n g k a p saya bagi aja 20 M, urusan selesai. Coba t a y a n g i n Mbak. Jadi nggak ada artinya remunerasi mau berapapun. Saya, saya bergaji 100 juta, tapi saya punya kesempatan untuk 100 M. Apa artinya yang 100 juta, Mbak? Terima kasih.、Baik.